Konslet terima kasih. Teman-teman semuanya, saudara-saudara saya perantau dari Malaysia, mudah-mudahan selalu saja diberikan kesehatan, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan rezeki yang barokah, selalu sukses dan kembali lagi di negeri tercinta di Pati ya. Oke, saudara-saudara pecinta RGS Perdangdut Dot Combang Jawa Timur masih dalam satu kebersamaan RGS Super Dangdut dan Rio Music Production. Terima kasih Master Bangak dan kawan-kawan dari Pati, Jawa Tengah. Juga terima kasih Mike Pro. Shooting Berwarna dari Suwonopati. Terima kasih Master Rizal dan kawan-kawan. Kartika Sari, Super Dangdut.